Pak Irwan, apa komentar anda? Ya membantu pemerintah lah, prinsipnya kan bersedia untuk membantu krisis energi ini kan terjadi di seluruh dunia ya, bukan cuma kita aja. Tapi ya di samping saya bersedia, tentunya kita juga mengharap pemerintah untuk lebih efisien ya cara kerjanya Pertamina di perusahaan-perusahaan tambang minyak bumi. Gitu. Tapi ya menurut saya kok ya nggak salah lah membantu pada saat krisis ini. Apakah anda juga telah melakukan penghematan listrik ini, Pak? Di tempat saya juga listriknya saya lepasin semua separoh, mulai jam 9, jam 10.30 baru AC dihidupkan. Kamar tidur saya, kalau saya nggak di kamar saya matiin. Masalahnya kan ini ada dua ya, saya bayar mampu. Cuman ini kan sebagai rasa tanggung jawab sosial saja terhadap masa depan, minyak bumi itu kan energi yang tidak bisa didaur ulang. Dan penggunanya semakin selamat, orang semakin nggak urusan kelihatannya karena memang murah. Nah, saat-saat seperti ini, di mana BPN itu kalau dibandingin dengan di luar Indonesia kan sebenarnya sudah jauh lebih murah. Tapi meskipun demikian, dia harus wajib untuk melakukan penghematan. Bukan karena punya uang atau enggak punya uang. Bagaimana dengan sanksinya? Kalau sanksi itu, ya saya nggak tahu ya. Cuman kalau sanksi hukumnya apa? Itu kan karena mungkin untuk orang-orang yang nggak mau. Tapi kalau saya suka rela, saya juga bisa memahamilah. Bukan masalah mampu membayar atau enggak untuk itu. Memang pemerintah lagi itu sulitan. Nah ini kan cuma sementara toh. Kalau nggak salah mungkin 2010 suplai listriknya itu akan normal kembali. Kalau pembagi tenaga listrik yang sekarang lagi dibangun itu selesai. Perusahaan harus membentuk tim audit untuk memonitor dan melaporkannya pada pemerintah, Pak. Ya itu berarti kan karena banyak yang protes. Nah, tapi kalau saya statement saya itu, saya nggak punya gedung kantor. Ada kata punya atau di pabrik diperlakukan seperti itu. Ya, kipun itu berat, tapi saya akan memberi dukungan kepada pemerintah. Lalu bagaimana dengan gugatan yang akan dilakukan oleh para pengusaha, Pak Irwan? Ya salah itu punya hak untuk menggugat Tapi kan memang keadaannya sulit Pemerintah juga sulit Punya keterbatasan Kalau semua tidak ikut partisipasi Tentunya kita juga tidak bisa lepas Dari kesulitan yang saat ini dihadapi Saya tidak punya gedung tinggi loh Jadi saya bayangin tandanya saya punya itu. Tapi kalau punya mungkin juga saya bisa tidak mau juga ya Baik, terima kasih Pak Irwan Demikian Topik of the Day Bersama Presiden Direktur Jamu Sidol Muncul Irwan Hidayat Saya Dewi Sintawati